Pak Agus selamat pagi s i l a k a n Pak Agus、uh, iya, Bu. Menurut saya Sudah efektif ya Hasilnya juga ada kelihatan、uh, Dalam pemerintahan SP ya Kalau dilihat Dari beberapa Kepemimpinan yang paling Yang paling Cukup efektif ya pemerintahan SP Untuk pemberantasan korupsi Nah kenapa masih ada di rating ter, Rating tinggi Ya kalau menurut saya Itu karena memang、uh, karakter dari apa,、uh, koruptor sendiri itu kan udah terbangun dari mulai s o e h a r t o ya. Jadi udah cukup lama berakar gitu. Kalau untuk e r a k s i ini gak gampang. Jadi orang yang mau bener sama orang yang gak benernya banyak sekali orang yang gak benernya. gitu. Jadi saat ini sedang di... sedang diperbaiki, mungkin dari sistem dulu kalau ada solid l a n t a s juga pucuk orang-orang、uh, di level kepemimpinannya nanti dengan demikian akan terjadi ya satu e k s e l e r a s i mungkin ketika、uh, pemimpinnya sudah baik sistemnya ada solid, nanti ada e k s e l e r a s i untuk bisa terjadinya、uh, pemerintahan yang lebih bersih seperti itu, dan kok saya lihat komitmen dari、uh, kepemimpinan PSB ini juga sangat tinggi ya, d i a juga cukup a t a namanya transparan Dan lain sebagainya untuk menjadi Suritala dan juga Sebanyak、uh, pemimpin Dan juga para pejabat seperti Itu, itu、eh. aja Bu, terima kasih Terima kasih Pak Agus Pak Eka selamat pagi s i l a k a n Pak Eka Ya ini topik yang menarik sekali sebenarnya menurut saya Karena kemarin saya、eh, datang ke kantor pemerintah Untuk mengurus ke, ke imigrasi tepatnya Itu mengurus paspor lah kebetulan saya、gitu. Nah saya lihat dua hal yang terjadi disini Gitu ya Uh, yang pertama adalah s i s t e m dari pemerintah sendiri cukup cepat gitu. Dari sekarang ngantri, usi dokumentasi ya, Dokumennya, habis itu kemudian datang lagi berikutnya Untuk bayar dan segala macam Termasuk foto, selesai sampai disitu Tapi hal yang kedua yang terjadi menurut saya adalah Dimana servisnya itu dari aparat itu Masih saya lihat lemah Sekali, gitu. jadi Hal-hal、nah, seperti ini yang akan selalu mengundang Yang namanya korupsi, percaloan s u a p kayak gitu itu menurut saya、ya. Kalau hal-hal yang sangat Mendasar seperti ini belum diselesaikan Rasanya susah sekali mengangkat kita negara ini menjadi peringkatnya lebih bagus atau hilang sama sekali dari list di PRC tadi ya gitu Karena hal y a n fundamental kayak begini masih belum-belum beres gitu Nah itu pengalaman saya, jadi itu aja sih menurut saya sih Ya Pak Eka terima kasih, Pak Anwar selamat pagi Silahkan pagi. Pak Anwar Ya memang itu kan korupsi itu kan udah berulat berakar ini, Indonesia ini Ibaratnya sebetulnya Indonesia itu kalau tanpa korupsi itu s e b e t u l n y a lumpuh gitu loh 私たちは2つのマジャガーのスピードで行くことができます。<音楽> Nah, dari dulunya dididik seperti ini Jadi kalau n gak g ada duit n gak g mau kerja dan sebagainya Itu memang dididikan orang lama Tapi bukan berarti tidak bisa berubah Masalahnya di Indonesia itu mau atau tidak Kenapa? Karena banyak sekali kepentingan Salah satunya kepentingan politik nah, Misalnya contohnya Anda ini dibesarkan sama siapa? Semuanya kalau kita lihat Semuanya dibesarkan sama orang yang baru、nah, Jadi semuanya punya kepentingan Itu aja sebenarnya intinya Jadi kalau hukumnya benar-benar mau ditegaskan Ya sepertilah Cina Langsung ditembak mati, dihukum gantung Selesai, terima kasih Terima kasih kembali Pak Agus, Pak Harjo Selamat pagi Ya s e l a memang a pagi. Silakan. t Iya m gak mudah nih、kan. Seperti yang Bapak sebelumnya tadi bilang tuh、uh, Generasi pengusaha itu kan Yang kaya-kaya itu umumnya dari o r b a semua Dan begitu ada penertiban seperti ini, mereka mengadakan perlawanan. Itu di, di DPR, yang opsi C itu kan mereka semua tunggu di situ. Dan yang kedua, yang lebih parah lagi itu, TV One Metro, Metro TV itu kan memihak kepada mereka. Jadi publik yang tidak mengerti itu diprovokasi terus. Dan ini harus di, apa, dimengerti oleh pihak luas, gitu bahwa perlawanan ini tidak mudah dan kita harus bantu. Dan kalau bisa sih apa, didorong hukuman mati dan pemotongan... dua generasi dari mereka itu dipensiunkan semua mungkin baru bisa、mengadil. ya terima kasih Pak Arjo Ibu Wati selamat pagi ya, ibu seperti Bapak yang sebelumnya juga bilang kalau kita itu udah berakar korupsinya jadi kalau mau berapa harus mencabut akar-akarnya itu s e n i r sekali kalau untuk sekarang i u d a h lumayan baik ya kayak restitusi aja dipacat sekarang udah gak pakai uang Walaupun sedikit lama ya, tapi itu benar-benar sudah kemajuan banyak sekali Bu,、uh, itu aja. Ya, terima kasih Ibu Wati. Baik, saya beralih ke yang berikutnya Pak Yono. s a a t pagi Pak Yono, s i l a k a n Jadi begini ya, ibarat itu suatu perusahaan, kalau direktur dan m a n a j e r n y a goblok, negara ini atau perusahaannya itu manajemennya tidak karuan y akhirnya a terjadi kebangkutan r lalu kalau sebagai pemimpin negara ibaratnya itu sebagai d i r e k t u r di d a l a m satu perusahaan ya, dimana dia mempunyai、uh, nasionalisme yang tinggi bagaimana negara ini、uh, diurus dengan benar dan tidak hanya sekedar wacana lalu melakukan namanya kebar p e s o n a dan kebar kinerja pemorotan kepada bangsa Dan rakyatnya Itu tidak akan terjadi seperti korupsi Seperti yang sekarang ini Artinya kesungguhan yang terjadi Coba contoh Rekayasa kasus Senturi Rekayasa kasus Antasari Asar、ya. Ini rakyat tidak bodoh Begitu ya Jadi saya melihat Nasionalisme daripada pemimpin kita ini Sangat-sangat rendah sekali Cinta tanah airnya itu ditunjukkan Kalau nyanyi Indonesia r a y a Lantang-lantang Lalu b a d a n y a tegak 私 <Yeah. S 1> a ちは、今日 y a ロテインを r うことができます。今日のプロテイン a 行うことができます。ini は、今日のプ i テインを行うことができます。私たちは、今日のプロテインを行うことができま i n たちは、a 日 a プロテインを行うことができます。私たちは、今日 l a ロテイン e 行うことが i きます。私 n ちは、a 日の n ロテインを i t e r a n c ます。 Akan terancam Dan bisa terjadi seperti Yugoslavia Coba kita lihat Timur-timur sudah lepas Lalu timur-timur mendapat apa dari kelepasan Dari Indonesia Dia bukannya tambah makmur tapi tambah miskin Itu yang terjadi Nah kalau Aceh, Papua Dan lain-lain Ini akan memisahkan diri Termasuk yang lain-lain juga ya Ini akan mengancam sekali Kedaulatan negara NKRI Dan kita lihat bagaimana di Papua itu, bagaimana yang namanya PT Freeport ya menghabiskan、uh, sumber daya alam kita, tapi uangnya kemana? Masuknya ke negaranya sedikit, tapi elit-elit politik, politiker kita mendapatkan banyak sekali、uh, masuk,、uh, ya artinya memanfaatkan ya dari Freeport dan sebagainya seperti itu. Ibu Eli, selamat siang. Ya, ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Yalu Bapak Agus Ya saya rasa benar sih Bu Jadi kan n gak g mudah memberantas korupsi di Indonesia ini Ini kan masalahnya udah berjamah kan istilahnya Udah、hmm. melanda dari, mewabah dari orang yang tingkat agamanya paling tinggi Sampai yang sekuler sekalipun、hmm. Bahkan kita mungkin lebih salut sama orang yang sekuler gitu loh Jadi kita kan bisa lihat kontradiksinya seperti di DPR kemarin itu maling t e r i a k m a l i n g itu memang itulah yang terjadi di Indonesia Jadi saya rasa memang masih butuh waktu Kita perlu mengawal pemerintahan yang sekarang untuk konsisten memberantas korupsi Dan tidak ada bargaining-bargaining tukar-tukaran kasus gitu loh Walaupun kita lihat ya pemerintah sekarang ini kan ditonjokin sana-sini sama orang-orang yang maling teriak-maling itu Itu kan sangat jelas di TV kita lihat itu teriak-teriak tapi maling juga ternyata kasus-kasus yang Dewan Gubernur sekarang kan geli、hmm. banget melihatnya gitu loh Jadi、eh, saya rasa itulah kontradiksi yang harus kita h a d a p i kita harus mengawal pemerintah sekarang supaya tetap、eh, kuat walaupun ditonjok sana-sini sama orang yang maling-maling <guluh> i s t i k a h a Baik, bagus. Terima kasih. Bapak Herman, selamat siang. s i l a k a n Pak Erwan. Ya, kalau dibilang、uh, pemberantasan korupsi itu tidak berhasil, saya sebagai warga masyarakat merasakan di banyak sektor korupsi itu berkurang.、Hmm. Namun, kita harus juga melihat di banyak、uh, cases atau di banyak mekanisme, misalnya pilkada atau kemarin pemilihan、uh, legislator secara langsung, atau banyak juga, kita dengar juga kan sangat-sangat、uh, nyata, Pemilihan ketua umum parpol tertentu Yang dimana disitu bermain uang、hmm. Nah jadi kalau mekanisme-mekanisme Seperti ini kita、uh, Biarkan Ya tentu、uh, mana ada Seorang legislator yang keluar uang Ratusan juta、uh, Atau bahkan miliaran Pada saat dia jadi anggota MPR gajinya berapa sih Anggota DPR gajinya berapa Kalau dia tidak berpikir untuk Korupsi、uh, Saya rasa tidak mungkin Jadi、uh, kita juga perlu sama-sama はい。 Jadi kalau untuk m e m b e r a n t a s korupsi Sekarang mereka yang udah tangani Bukan KPK lagi Sekarang kalau misalnya Di politik sama DPR Itu harus dibedakan Sama hukum ya maksud saya ya、hmm. Politik sama hukum itu harus dibedakan Kalau tidak itu bisa saling bentrok itu Dan tidak bisa sehat i t Untuk u m e m b e r a n t a s korupsi Apalagi kita tahu sendiri Bahwa disini bagaimana Yang sudah berjalan ini Dan menurut saya bahwa kalau memangnya pemerintah SPY benar-benar untuk mau bertindak memberantas itu harus benar-benar ya kita dukung gitu loh. Jangan sampai ini pemerintahan karena satu senturi aja sampai seperti ini gitu. Yang penting itu kasus hukum dan politik jangan dicampur aduk karena apa itu bisa bentrok gitu. Dan yang paling penting untuk kasus y a n t u r i Yaudah bayar aja Untuk uang-uang mereka yang hak benar-benar Yang punya uang di d e p o s i t u Ataupun apapun itu Yang dirugikan Itu sebenarnya kasus Sebetulnya hanya、um, Pemilik minta ganti rugi ya kan? Jadi bukannya kasus Yang harus disampai seperti ini Saya、okay. rasa itu dipolitisir i、hmm, Terima u t kasih Pak c i p t o Kami selamat menangkap opini Anda Bapak Agus selamat siang Ya, Selamat siang Halo? Komentar anda? Ya, oke.、Okay. Ini me memang g a k mudah ya, karena kan lawannya itu sekarang、e、Golkar i t u keluar total dari Kabinet. Nah, mereka menyerang balik. Coba dilihatin、e、presiden yang dulu itu ya, itu selalu di situ ada Golkar. Mereka aman tentang begitu Golkar keluar, mereka cari gara-gara semua. Makasih. Baik, terima kasih. Bapak Gil bert selamat siang. Iya, memang ini sangat sulit sekali kok. Ini s、uh, b i s d a h sangat sudah cukup bagus ya. Hmm. dibandingkan dengan perintah dari Bu Mega atau mantu consulomnya kan kita lihat juga tindakan untuk m e r a n t a s korupsinya juga kurang ya, ya tapi memang di sini kita lihat memang sudah sangat apa ya berjamaah ya di eksekutif legislatif d e g i k l a t i f semuanya korupsi semua、hmm. gitu, ya Jadi, saya rasa sih satu satunya hukumnya ya c itu di hukum mati gitu、ya. atau itu pembuktian terbalik itu di itu apa namanya Uh, dilakukan disini,、mm -hmm. jadi pada saat masuk hartanya berapa saat dia keluar dari d e p a r t e m e n itu hartanya berapa, kan kelihatan kan kalau cuma ada sebesar 100 juta saat dia mau pensiun adalah 100 miliar, ya kan ketahuan d itu korupsi,、okay. gitu aja, makasih baik, terima kasih, Ibu Titi p e n e l p o n t e r a k h i r ya, Ibu Titi selamat siang iya Mbak, selamat siang mengenai korupsi Mbak, NKRI itu kan negeri korup Republik Indonesia ini salah nih. <laughs> Kemudian lagi korup tambah diberantas tambah subur. Oke.、Okay. Kemudian lagi regulasi undang-undang para pejabat para decision maker yang salah tempat, ya kan?、Mm -hmm. Perang bintang di politik Indonesia ini memang adu siapa yang paling bersalah. Ada kalau semua salah, maka kita nggak tahu mana yang benar kan?、Mm -hmm. Semuanya sudah salah. Jadi、eh, どうもありがとうござい ま, またたたいした。 Iya kalau saya lihat memang sulit ya m e m b e r a n t a s korupsi Nah apalagi nih yang punya korupsi-korupsi sekarang duitnya juga banyak gitu loh Jadi sulit banget Cuman memang selama pemerintahan SB ini Kalau kita main proyek Proyek-proyek pemerintah itu tuh mereka agak-agak gak sekasar dulu ya Minta bagian segini-segini i -segini tuh udah, udah lumayan berkurang Cuman memang masih nih beberapa hal tuh memang n gak g bisa langsung d i b e r a n t a n sih Pak Tapi SB harusnya lebih tegas lagi Apalagi lihat tuh, inisiator-inisiator yang waktu hak angket s e n s u r i eh ternyata dia-dia dia juga yang makan duit juga. Wah, aduh, kacau negara ini. m a s u d a ditindak lah, SBI sekarang udah waktunya tindak karena dia n o t i n g tulus ya. Dia udah di t e m terakhir di pemerintahannya gitu loh, biar dia dikenang lebih baik. Tapi overall sih menurut saya dibandingin 5 tahun yang lalu, udah lebih baik. Cuman itu kan... namanya juga pihak asingnya dia mungkin meneliti kurang bener kali s a y kira u d a h berkurang lah cuman memang masih ada kita nggak t e r p a t a s malasin Pak Harko selamat sore、Sorry. ya silahkan ya ini menanggapi pemerintahan SBY karena p a k a i efektif、eh, dalam p e b r a t a s a n korupsi begini aja saya nggak menunjuk siapa siapa deh siapapun presidennya nanti ya kalau ada pemilihan lagi atau mungkin SBY kalau memang dia berani guna melakukan、uh, hukuman mati Kalau ada pemimpin yang berani melakukan h u k u m a n mati berarti dia bersih Tidak takut akan adanya w、uh, a d a i g u n a n g g u n c i n g oleh politik yang lain Itu aja, kalau ada yang berani p a s t i dia bersih Kalau dia n gak g berani melakukan pukul mati ya p a s t i dia juga sendiri n gak g yakin kalau dirinya bersih Oke、okay. Selamat sore Pak Valentino Ya selamat sore Ya silahkan Pak Ya, itu perdagangan hukum Bu ya, pertama ya, kedua kita cari jaksa agung yang sekelas, s e hari, ya, kalau bisa dua tingkat lebih tinggi lah keberanian n ya gitu, jadi perumpamaan ya,、eh, kasih、eh, perumpamaan Bu ya, untuk mengejar tikus tuh jangan suruh ayam, sebab tikus tuh dia lempar jagung, ayam p e n t i tikus lolos. あ、リラフチンエリタンガトリアンジャーコミットイバラガナサリムダムダナガフ ukumyangyang the Kasabu Yambertangan besieged.Akay, Kroasi Baba f a j a r y a l o s i l a k a n b a y a k o l o Nuruciatea.Umkin o r u p i t a r n a r a t u r a n y a t r u s u l i t r oranga. menggunakan segala sesuatu karena peraturan yang terlalu sulit jadi mereka ambil jalan pahintas ya pakai korupsi sedangkan orang-orang yang membuat peraturan itu ya senang-senang aja dikasih duit gitu mungkin,、hmm. makanya sulit d i b e r a n t a s jadi kalau menurut saya、e, dari sisi pemerintahan harus buat peraturan yang lebih lebih efisien, lebih lebih baik gitu, mungkin gitu aja Oke,、okay. terima kasih, Bapak Surahman. Selamat sore. Silahkan Pak.、Nah, Indonesia tidak b e r u l a j a r dan Indonesia selalu merasa mereka itu yang b e r s u k s e s di antara negara-negara lain. Kita lihat misalnya Cina, Cina itu menerapkan hukuman mati kepada para koruptor, sedangkan di Indonesia ada menteri yang mendukung. Korupsi di Departemennya dengan alasan bahwa gaji, gajinya g a j i tidak cukup seperti yang disiarkan waktu itu oleh Pak S.F.M juga bahwa Menteri Hukum dan HAM itu menginjikan anak buahnya korupsi. Ini kan sesuatu yang aneh sekali. Jadi gimana kita m e m berantas korupsi sementara Menterinya mendukung korupsi dan pemimpinnya aja presiden kita aja hanya diam-diam aja tidak ada komentar sama sekali. Jadi menurut saya itu o m o n g kosong lah busit lah kalau kita mau mengharapkan Indonesia itu bisa bersih dari korupsi. efektif manapun tidak akan mungkin terima kasih, terima kasih.、Okay. Bapak Gunadi Ya, saya punya keyakinan kita bangsa Indonesia bisa mengatasi korupsi asal pemerintah mau fokus secara all out melakukan perang terhadap korupsi semua level termasuk yang di kelurahan yang mengurusi KTP Yang namanya pelayanan servis Dari kecil sampai tinggi jangan fokusnya yang kelakakap saja Tapi all out semuanya Nah、hmm. kalau memang itu berhasil Saya yakin bahwa bangsa Indonesia akan terlepas Dari yang namanya ranking nomor satu terkurup di dunia Jadi, Ibu Eli Halo, saya, Ibu. Ya silahkan Ibu Bu, Menurut penangkapan saya gini ya Presiden pertama Bung Karno korupsi wanita Presiden kedua, Pak Harto, korupsi harta. Kalau SBG memberantas, korupsi. Kalau Megawati, Presiden iri hati. Gitu aja, Bu. Ribet. <tuh> Bapak, aku sasi. Selamat sore. Selamat sore,、Bu. Silahkan. Jadi,、uh, kalau untuk memberantas korupsi itu kita harus membiasakan m u d a h a n m a l u dari awal, dari kecil ya. Sudah yang maru dari sekolah itu kita harus biasakan sudah yang maru. バニャスカリポンサーとオーサーとオーサーのメガネが入りしないと。 バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラいラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラはラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバはバラバラいラバラバラバラバ a バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ Selamat sore Ibu Afti Halo sore Ibu ya, Silahkan Ibu、uh, Kalau menurut pendapat saya gini b u ya、uh, Indonesia itu mau keluar dari negara korupsi Sekarang ditentang sama koruptor yang dimasukin penjara Sama anggota DPR Jadi gimana SBI mau berantasnya Bu? Yang lain tuh anggota DPRnya iri hati Lihat Sri Mulyani di... jadi orang hebat エムフ、デモベライン、ガラニスンディー、デリマンデリカワン、カラオジャリスト、モリアンディ、ルサイカー、アカンティティティティティエムフ。ボードニャ、ドー、アンゴタデペエムヤボオタニャオタクウタンボー、ギトボー。シュラカシーボー、ティーサウンド、ソレ。シュラカニボー。イボー。セナスイス、エダカペッイス ならさにディフィカクライン、ヤングラスカウント、ナガラエネバティ、イトウヤングラスカウント、ナガラエネバティ、イトウヤングラスカウント、ナイカヤン、イトウセミリ、コロシーキリウウデバラカ、デバランアピマ、ドムザタスティックスウィル、ナニアン、イブランタスグラ、ケニアンラスカ、ケケキアステントリ、ナオトナム triliun itu dibikin heboh kasus BCA yang dibayar、eh, 60 triliun diam-diam aja n gak g ada masalah apa-apa kasus senturi presiden dan menteri keuangan yang bersih ingin d i g o y a n g bagaimana kita ingin b e r a n t a s k o r u p s i dengan efektif kalau begini caranya kita mesti memilih orang yang benar-benar bersih シュランさん dari sejak utama zamannya Pak Harto ya,、uh, jadi yang mau ngeberes ini kok dinilainya nggak istilahnya nggak seimbang, yang ngeberes ini istilahnya yang makan siapa, yang c u d i j i r i n g itu siapa gitu. Nah pemerintahan SP c i komitmennya udah terlihatan, k ya dari pak Presiden juga. Cukup c o p i d transparan. Dia terbuka. Apakan harkanya. Terus、uh, kenaikan harkanya. s a y a yakin diikuti juga nanti dengan para menteri.、Uh, dan terus ya、uh, kebawah. Nah masalahnya memang gak gampang. Artinya lebih banyak orang yang gak senang kalau negara ini rapi. Ya、uh, ketimbang yang senang gitu. Contohnya pas dosen s u r i aja tuh. anggota d p r itu kerjanya apa begitu ya jadi kayaknya n gak g seneng kalau negara ini、uh, lebih baik itu. nah sementara yang saat ini terjadi sih yang terlihat sendiri reformasi keuangan itu sangat nyata ya terus juga、uh, pemerintah juga itu ada s e c k and balance dan lain sebagainya, cuman belum jalan sistem i s u l u k a n kan banyak orang yang n gak g suka i t u aja パーホニー、スラマツォ l ー。スラハンバー。 タレティーダー、アランカ、コンクリート、ヤングブナルブナル、ウンドモンブランタスコロシー。ヤングセペルン、アウサブテオリティス、ヤングウミスウミスゲディア、サヤ、オランヤン、マガラミスンディーリ、ディポンリラ、ダンダラマンウスアセガラマチャン。ダン、マノサヤ、スカラン、ディエスペイエ、レディギガ、サイビランディプラ、スワークランス、モアランダタウ、スカランキタウディポンリモンウィージン、 ジュタンジュタンレビギラグラン、マレカミダミンタニア、サビラン、ソランジュマ、エマニネガサモヤ、マナティポンリトアディクタンティニア、ギティア、ディブバゲ、マジャンサイト、マスウィンガジン、モロスニーリ、ザナセピンタウウ、ギティア。タ e サイヤ、ヤタマスオランヨガキュガ、ウォあ、ガ、ヤタン、ウザニア、ギトサイトスラン、タピコモキタン、スーサー、エマイアナ。モノサイアネパタジャリランカ、コンクリングセルハナ、セブナ Itu n o n t o n lah, yang izin ini gratis, izin itu gratis ya. Akibatnya negara ini n gak g punya duit yang cukup,、uh, gaji pegawai yang e r i rendah, akhirnya mereka ya cari jangan cara begitu. Sebenarnya, saya usulkan di pampang aja seperti di c i n a n gak g usah repot-repot ya. Setiap instansi, syarat yang dipermudah ya, kemudian dia berapa biayanya. Nah ini dengan begini, duit masuk ke kas negara. bisa dipakai untuk kesejahteraan kembali kepada pegawai negeri semua dengan gaji dan ini lebih merata menurut saya semua pegawai negeri yang mati tapi kalau、uh, pungli pungli itu itu sekeliling orang tuh kaya raya sekali tapi yang lain ya nggak di tempat yang baca itu ya melarat gitu loh jadi ini sebenarnya paling sederhana nah kemudian kita lihat juga sby yang ketiga tidak ada keberanian ya kpk dikobok-kobok dikobok-kobok Labor vastly オスマン harus taat gitu loh taat dengan hukum, taat ini, taat prosedur jangan cuma ngomong、e, apa, buka s e b e r a n g b e r t e r a n g tapi b a h a n y a politik juga kan, d u a beli sapi juga、e, harus jelas lah, harus taat semua, kita dukung semua pemerintah, i t u anggota DPR, kita dukung jangan, jangan ada yang dianggapkan sabonis lah ya semua itu bagian daripada kita Uh, anggota DPR juga j a l a n i fungsi pengawasan Kalau n gak g ada dia Apa mau kita m a s j a t u h dalam suatu di tako Mau kembali lagi ya kan? Semua kita n gak g tahu Jadi semua kita pelihara Tapi semua juga kita harus kritik Jangan s e e n a k n y a Jangan dianggap semua udah PRS gitu loh Harus dikritik dong Sejauh k r i t i k dalam koridor Apa s a r a n y a Memang banyak orang angkak Oh ini salah lah DPR nggak benar lah ngomongnya banyak semua yang ngomong itu punya kepentingan karena DPR banyak ngomong sahamnya kebetulan yang dia main saham sahamnya turun ya dia ngomong anggota DPR nggak benar tapi lain sisi mestinya kita melihat itu、uh, apa, kita membela、uh, tindakan atau ya,、right. apa yang buat cemaslahatan masyarakat ya terima kasih、Sebenarnya. Pak Osman.